皆さん、私たちの人たちが好きな人たちを紹介することができます。そして、私たちの人たちが好き j a た a を a n す a ことがで n ま a n たちの人 g a が好きな人たちに好きな人 n ちに a きな人たち s a き i 人たちに好きな人 a ちに好きな人 a ちに好きな人たちに好きな人たちに好き a 人たちに好き a 人たちに好きな人たちに好きな人たちに好きな人たちに好きな人 m ち t 好き bisnis kompas menulis hampir semua wilayah di jakarta dianggap tidak aman oleh warganya Tindak kejahatan terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kejahatan jalanan yang ringan hingga pembunuhan yang sadis, rasa tidak aman masyarakat meningkat. Apa komentar Anda melihat kondisi ini? 633-9160. Pak Rudi, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih. Iya, saya setuju sekali dengan teman-teman, keluarga. Saya juga mewakil warga. e m a n g demikian kenyataannya. Yang pernah, tidak pernah diberantas sampai menunggu apa yang ditunggu oleh pemerintah baru diberantas. Seperti hal kecil seperti Ranjawa-Ranjawa Papu juga sudah ada di mana-mana. Itu a j a Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Pak Agus, selamat sore. Ya, selamat sore. Terima k a s i Iya Mbak, kuncinya itu di penegakan hukum ya Mbak ya. Sebenarnya kalau sekali hanya dibiarkan, ada proses pembiaran, apakah itu pembunuhan misalnya. Kalau keluar a r d itu kalau i menjadi perhatian publik ya di,、eh, diperlihatkan bagaimana、eh, ini polisian pok, terutama Kapolda memberikan penyadaran kepada masyarakat. Sekarang media juga sudah sangat terbuka untuk itu tiap.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 Uh, seperti FDR itu berantem dengan itu hanya karena lahan parkir misalnya, itu pembiaran-pembiaran itu Mbak sebenarnya yang menjadi kunci dari、uh, apa keamanan di d k i dan khususnya, dan i n d o n e s i a secara keseluruhan terima kasih Mbak terima kasih kembali, Pak s a f i s i l a k a n kita selalu dengar ya kalau ada uh, kalau, uh, waktu ada pemilihan Kapolda terus kalau,、uh, bukan Kapolda k a p o l r i k a p o l Kalau u d a h terpilih maka yang pertama、uh, pasti d i b i l a n g i n akan membasmi premanisme segala macam ya.、Uh, tapi itu hanya berlaku mungkin berjalan sebulan dua bulan udah itu、uh, melempem udah n gak g ada tindak lanjutnya lagi. Jadi ke kejahatan itu、uh, tumbuh dimana-mana kita lihat di perempatan di putaran-putaran jalan itu、uh, itu Pak o g a itu、uh, banyak sekali ya.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 Bisa ditingkatkan terus n、uh, Paling dua bulan, tiga bulan waktu itu、uh, Dibiarin lagi Akhirnya premanisme itu k a m b u n lagi Terima kasih Pak Safri, Pak Robert Selamat sore Selamat sore、Silakan. Kalau saya singkat Kalau saya itu berpendapat bahwa Preman itu Temannya polisi Dibalik lagi Polisi temannya preman Terima kasih. a l o Pak Vandi. silakan. Ya. ya. kalau mengenai kejahatan, saya lihat ini sekarang udah sangat-sangat udah luar biasa bu. Malah sekarang t e r g a k a sudah naik ke atas tol、tuh. Jadi seringkali itu antara tol Tanjung Priuk ke Cawang. Itu t e r a k a t naik ke atas ke Menjengkel Pion segala macam itu. Aduh, saya pikir membiarkan kejahatan berjalan i n satu kejahatan lebih besar lagi. Jadi e m a n g udah waktunya nih p a aparat pemerintah ya Terus, 山崎パパンにパスジン、スワンソレスワン s レスワンソレスワンソレスワンアタフ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 Dari saya terima kasih. Terima kasih Yang berikutnya, Pak Sevan Selamat sore. sore. y a dengan Pak Valentino. Pak Valentino ya mereka itu berani karena dilihat di atasnya bu bagian korupsi m e r e a l e l a g a k diapapain, g a k disentuh, g a k di, g a k ditindak. Jadi ya mereka akan melihat. se atas begitu jadi mereka semakin berani karena hukum di sini sudah mandul gitu terima kasih bu